Nah, ini banyak pertanyaan. Ustaz Hafid, pertanyaannya ini Masya Allah. Hampir gak ada yang tentang sahabat. Antum salah kayaknya. Judulnya ini salah kayaknya. Tapi gak apa-apa, kita jawab yang bisa dijawab. Yang gak bisa dijawab, Allahu Alam. Enaknya pertanyaan pakai kertas ini. Kalau Ustaznya gak bisa jawab, gak dijawab. Kan, Taib. Sebelum pertanyaan dari kertas ini, saya kasih pertanyaan dua pertanyaan langsung dari jamana, nah, fabel, yang sana, satu di sini, satu di sana, nah, fabel, yang berkaitan dengan materi, ya. nah, fabel. Kita dikatakan untuk mencintai terbaik, namun tidak berpikir, uh, kita sebagai manusia berpasca dari tahun satu. Kawan saya ini yang mengadakan urusan hari tapi mencium para sahabat. Asalnya ini sangat banyak cerita mengenai bahagian siapa yang sudah ke Indonesia. Tapi yang saya ingin di satu tiang besar ada kegiatan atau ritual yang berbau syiar Ustaz Nah, ya, Berkaitan dengan kita mencintai Ahlul Bait Padahal cinta kita kepada Ahlul Bait itu Berasaskan cinta kita kepada orang yang beriman Jadi kita mencintai Ahlul Bait yang beriman Yang bertakwa Jadi kalau ada dua orang yang sama-sama bertakwa Yang satu Ahlul Bait Maka kita mencintai yang lebih yang ahlul bait seperti itu itu tugas kita. Kalau ummanya oh, ada ahlul bait yang berbuat maksiat, yang berzina, yang narkoba ummanya, apa kita harus cinta? Tidak, kita membenci dosa yang dia lakukan itu. Karena dia malah mencoreng namanya ahlul bait. Seharusnya jadi ahlul bait itu amalannya sesuai dengan kakeknya, sesuai dengan nenek moyangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyelisih beliau. Berkaitan dengan tadi adanya ritual-ritual di negeri kita ini subhanallah. Banyak ritual-ritual, jangan ngomong yang ritual Ahlul Bait, ritual Syiah namanya. Ritual kesyirikan pun banyak di Indonesia. Ritual larung laut, kepalanya kerbau. Itu yang hadir subhanallah jemaah. Pakai topi haji, pakai kerudung. Ini pertanda bahwa saya banyak orang yang nggak ngerti sama Islam. Apa itu Islam? Padahal jelas-jelas itu memberikan sesajen kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di mana saya baca di pesawat? Iya di pesawat. Di majalah pesawat itu ada ritual nari apa gitu? Ritual nari itu dimasukkan ke kandang ayam ya, kemudian dibaca bacain dalam tertutup ya nari-nari dengan mantra-mantra dengan sesajen macam-macam yang nonton pakai kerudung pakai tuh Subhanallah yang ketiga tahu yang namanya film Mahabharata filmnya siapa itu jelas-jelas orang Hindu jelas itu filmnya orang Hindu ada dewa siapa dewa-dewa mereka Subhanallah saya ke, di bandara ya karena saya sering di bandara akhirnya. Jadi nonton TV di bandara hari ahad itu, nato ada acara Mahabharata. Datangkan pemain-pemain Mahabharata dari India. Datang itu. Yang nonton yang hadir di sana itu pakai kerudung di syuting. Waktu yang pakai kerudung itu pakai baju merah dengan ngangkat-ngangkat apa? Namanya posternya itu. Oh, saya loh orang Islam lah ini. Kita berpikir nih orang Islam seperti itu Padahal kita gak boleh cinta dengan kekufuran Kita harus berlepas diri dengan Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrik Kok ini malah kita bangga dengan mereka Jadi apa yang dikatakan tadi Sikap terhadap menghadiri ritual-ritual Yang bukan dari Islam Berkaitan dengan yang Baik itu dari Syia, dari Hindu Dari Kejawen, dari berbagai macam Seorang Muslim Tugas kita sebagai orang yang sudah ngerti Memberitahu Karena banyak dari mereka gak ngerti Orang Islam ada rame-rame hadir Ada makan oh masya Allah Kok ada makannya apa hadir Dia tidak tahu dengan akidahnya Maka kita sebagai seorang muslim yang mengerti Kalau ritual itu ritual yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW Apalagi berbau kesyirikan ya Tugas kita memberitahu mereka dan orang-orang yang hadir Paling gak kita kasih Ya kita kasih masukan pada mereka. Termasuk kajian ini kita harapkan bisa lebih bermanfaat ke depan. Jadi orang-orang bisa ngerti tentang hukum datang ke sana memakmurkan hal itu ya. Allahualamissod. Tapi apa yang tadi dikatakan itu berdasarkan ketidaktahuan umat Islam. Apa saja acaranya? Jangan itu. Apa saja acaranya? Ada rame-rame ikut terang. Kesamp. Allahualamissod. Tapi pertanyaan di sini ada di situ. Nah, sabar. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan kita sebagai anak murid wajib Sudah nikah. Ah, satu dulu lah, baru poligamina. <laughs> nah. Nanti dah asal lagi. Apa kita diharuskan untuk berdiskusi dengan orang persil sama atau sil dua? Sholawat, masya Allah. Nampaknya <h> Iya. Dan dasar tidaklah dinyatakan. Masyaallah masyaallah. Tabarakallah fi. Iya, ini ini pertanyaan tadi pagi yang itu jemaah. Baik, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, yang yang pertama tadi. Bagaimana kita mencintai Ahlul Bait? Kita kan berarti harus tahu dengan Ahlul Bait. Mana Ahlul Bait itu? Nah, jadi kalau ada orang yang mengaku dia Ahlul Bait, Anas ummana ala ansabi Anas itu ya amanah kalau dia anak ini keturunan Ahlul Bait. Ya kita harus cinta oh, kalau kau keluarga Bait, aku akan mencintai kau. Karena kau sebagai seorang muslim Sama-sama islam kita harus cinta sama saudara kita Kalau dia ahlul bait ini ternyata melaksanakan sunnah nabi Kita semakin cinta dengan dia Karena dia sudah muslim Amalannya sesuai dengan amalan rasul sallallahu alaihi wasallam Tapi kalau ternyata dia amalannya tidak sesuai dengan amalan rasul sallallahu alaihi wasallam Maka kita membenci amalan dia Tidak mendustakan nasabnya Tidak mendustakan nasabnya dan kita kalau mencari ahlul baik itu ya gak perlu dicari Umumnya kita mencari-cari kemana-mana gitu ya, cari karena cinta kita ini cinta penghormatan bukan cinta syahwat <laughs> cinta kita kepada ahlul baik ini bukan cinta cinta syahwat beda dengan cinta kepada istri ya, bukan jadi kita menghormati mereka mengetahui hak-hak mereka kalau ada orang yang mendolimi mereka kita berusaha membelain kalau ada orang yang menjelek-jelekkan mereka kita belain tapi ingat Ahlul bait yang melaksanakan Islam dengan benar Yang melaksanakan Islam dengan benar Itu yang kita cintai Kalau dia cuma muslim saja Ya kita cinta dia sebagai seorang muslim Plus dia ahlul bait. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan Kita benci kemaksiatannya Kita benci kemaksiatannya Seperti itu Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua Masalah poligami Poligami ini masalah yang berat Nah orang kawin satu aja belum dapat gitu kan. Nah, Masyaallah. Baik, berkaitan dengan poligami. Nah, salah satu keindahan Islam itu masalah poligami, tapi perlu diingat orang yang mau berpoligami itu paling enggak harus belajar bagaimana caranya, apa hak-haknya, apa tugasnya. Terkadang banyak suami hak istri pertamanya belum dia berikan. Sudah mau dua istri kadang kalau wanita ngomong ustaz ni fulan suami ana mau kawin lagi, ustaz. ana nggak diurusin sama dia, ngasih nafkah nggak benar? jadi maka di sini kedoliman itu yang terjadi bukan indah jadinya, yang ada kedoliman, memang seorang suami tidak harus izin kepada istrinya, tapi dia harus memberikan keadilan dalam pernikahan dia dan orang yang tidak adil ketika poligami apalagi poligami yang kadang kala cuma nafsu syahwat ya seperti kol poligali, poligaminya supir antum tahu supir-supir itu supir itu poligami di mana dia mampir lihat ya. jadi supir truk ya supir truk biasanya kan biasanya mampir di mana kawin di sana dia nanti istrinya dibukain warung suruh kerja berangkat lagi ke mana kawin dia di sana itu yang terjadi akhirnya kedzaliman Maka perlu diingat berkaitan dengan poligami ini poligami yang didasarkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Gak perlu izin dengan istri kita. Apakah perlu diskusi? Ya tergantung. Sebagian orang itu kawin dua akhirnya gak punya istri. <guluh> yang satu kabur, yang kedua kabur juga. Maka tolong kita ini mau nikah kan tujuannya mendapatkan sakinah. Bukan sekudar bangga-banggaan Inti ya, berapa bininya? Ana baru dua Ah, oh, kalah, Ana udah tiga gitu. Bukan untuk bangga-banggaan seperti itu Terkadang ada orang yang buat bangga bangga. Enggak, ini termasuk ibadah Yang butuh keikhlasan di sana, ya Kita perlu memperbaiki niat kita Nah, kita baca pertanyaan Sebenarnya Ana sedang bingung sekarang Ortu Ana Ibu memaksa Ana dan suami untuk pinjam nama suami Ana untuk kredit rumah selama 10 tahun via KPR, BTN. Ana dan suami merasa keberatan karena tak tahu riba. Dan bank tersebut walaupun ortu hanya pinjam nama suami, Ana... Pinjam nama suami Ana untuk berbohong agar membesarkan... Membesarkan daftar gaji pada slip gaji suami Melebihi gaji yang sebenarnya Bagaimana usahat hukum dan apa yang harus Anak suami anak lakukan pada ibu anak Ibu anak sangat keras dan memaksa Barakallahu hikm ya. Ingat kita diperintahkan untuk berbakti kepada ibunda kita Kita wajib berbakti kepada orang tua kita Walaupun orang tua kita itu kafir Dalam Islam pun tetap kita wajib berbakti Apalagi orang tua kita sekedar Ya menyuruh yang seperti ini tapi enggak boleh mentaati dalam kemaksiatan. Dalam kemaksiatan kita tidak boleh taat. Berkaitan dengan KPR ya. Apa sekarang masih ada riba di Indonesia? Di mana? Saya kasih hadiah. Di mana ada riba di Indonesia? Setiap bank konsernal setiap bangkalan, ada riba tulisannya? iya, <tuk> enggak ada tapi, ya jelas pelaksanaannya. enggak ada riba tapi kan? bunga, Bunga yang ada bunga ada riba di Indonesia ribanya sekian enggak ada, udah dirubah namanya jadi? bunga soalnya kalau orang ngomong riba na'udzubillah, haram kalau riba bunga, oh bunga makasih kalau bunga gitu kan? subhanallah, orang kalau dikasih bunga ada enggak suka? Semuanya suka Bunga mawar, bunga melati, bunga apa Maka dirubah namanya jadi bunga Supaya orang Islam itu Mau ngambil bunga Maka kita harus berusaha Mengganti nama itu jadi Riba Tidak bunga lagi Karena perubahan nama itu Berpengaruh di kejiwaan Dulu Dulu itu masih banyak WTS ya, ma. Wanita tunas tunasusila itu Masih banyak, sekarang sudah habis Betul, dirubah namanya Agar kejiwaan orang itu mau nerima Diganti PSK Mbak, kerjaannya apa? Oh, saya PSK Karena pekerjaan jadi profesi apa PSK itu? Pekerja Pekerja seks komersil gitu Itu perubahan nama itu berbahaya sebenarnya Itu termasuk campur tangan iblis Agar orang itu dengan yang haram-haram itu ketipu ya merasa dia nyaman nggak aku nggak berbuat dosa kata dia aku di PSK ngasih makan anak ngasih makan cucu kerja saya pak jadi PSK kata dia subhanallah maka berkaitan dengan bank ini memang alhamdulillah sekarang umat Islam umat Islam alhamdulillah sudah mulai bangkit buktinya apa buktinya bermunculannya bank-bank syariah. Ahnya itu bukti Islam bang, karena apa? Karena bang bang dulu mereka tahu itu bang riba, orang Islam nggak mau. Akhirnya mereka bagaimana membuat orang Islam mau? Oh dibikin seksi syariat, walaupun tetap aja sih. Kadangkala cuma namanya doang yang ditulis syariat, tapi tetap kita harus mengawal perubahan ini umat Islam harus mengawal perubahan dari bank konvensional kepada bank syariah. Artinya apa? Kita harus memberikan masukan-masukan ya. Karena bank itu ikut rakyat. Kalau rakyatnya enggak mau naruh, dia akan berpikir gimana supaya naruh duit di sana. Dulu ketika bank konvensional banyak yang ditarik duitnya jemaah. Banyak orang Islam yang narik duitnya karena dia tau riba. Dengan adanya syariat mulai dikembalikan lagi. Maka di sini kita harus mengawal Bank syariat itu yang memang belum syariat Namanya proses ya, terkadang proses ini Cukup lama tapi kita terus ngasih masukan, mana yang lebih baik Insya Allah ke depan mudah-mudahan Bank syariat itu jadi lebih syariat Jadi benar syariatnya Lalu bagaimana dengan KPR itu Para jamaah Sebagian orang berkata Ustaz kalau gak KPR gak bisa punya rumah Gak bener ya? Cobalah contoh orang-orang desa Orang-orang desa itu bisa punya rumah nggak pernah ikut KPR. Caranya gimana? Punya duit sedikit beli tanah dulu. Dan orang desa dulu nabungnya di mana? Di bank. Nabungnya itu di kerbau. Nabungnya itu di kambing. Iya, dia beli kambing kecil, dia beli sapi kecil, terus dipiara besar jadi duit beli tanah. Tidak dengan bank, karena dia tahu kalau duitnya dipegang Habis Ketika dia bisa beli tanah, orang desa itu Masya Allah gimana ya, bisa bangun Beli batu bata Nah, ngicil batu batanya pak Sampai sekarang kalau ke desa masih kelihatan tuh Ada tanah, ada batu batanya Nanti berapa lama kita lihat Ada batunya, pondasinya Pelan-pelan, lama-lama jadi rumah Alhamdulillah Tanpa bank Tanpa KPR Cuma kita mau enaknya sekarang. Ya, usah-usah urusan urusan. Langsung kasih, kasih apa? Kasih uang muka, lalu kita menyicil. Jangan, usah Bagaimana dengan ibu kita? Ya, berusaha dengan semaksimal mungkin didoakan ibunya. Ibu kalau kau rumah, udahlah. Kita beli tanah dulu, kita cari tanah. Beli tanah dulu nanti, ibu. Sesuai dengan uang yang dimiliki. Dan mudah-mudahan ke depan umat Islam itu punya bank yang benar-benar syariat. Yang benar-benar murni syariat Walaupun memang mungkin Butuh waktu yang lama Nah Ini ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Apakah seluruh Ahlul Bait dijamin masuk surga? Tidak, tadi kita sudah sampaikan Bahwa Ahlul Bait itu Kalau yang sahabat-sahabat Nabi Yang cucu Nabi Hasan Husain, Mereka dijamin masuk surga Fatima Ali bin Abi Talib Tapi kalau cucu-cucunya, Kemudian setelah itu Di antara mereka ada yang soleh Dan ada yang Hajir Dan dikatakan Yang menjadi Wallahu'alam Ketika pemberontakan PKI Ada yang namanya Aijid Siapa namanya? DN DN Aidid Nah Aidid itu termasuk marga kepada Ahlul Baid Nah Aidid itu Dikatakan seperti itu Tapi Wallahu'alam ya apakah sekedar namanya Karena ada orang bikin marga sendiri Kemudian dia mengangkat saya dari Ahlul Baid Kata dia InsyaAllah. Jadi kalau Ahlul Baid katanya tangannya sakti Masukkan minum obat seperti itu macam-macam cara seperti itu Jadi lihat kalau Rasulullah SAW itu tangannya jemaah ditaruh keluar air Rasulullah SAW Tapi Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, Mereka bukan Nabi Dan mereka dari keturunan Rasulullah SAW yang kita harus mencintai mereka Apa hukumnya kalau perempuan ikut sholat Jumat Seperti waktu kita umroh dan haji Boleh kalau ikut, boleh Tapi tidak termasuk wajib bagi wanita untuk untuk sholat jumat, karena pertanyaan ini kadangkala jemaah haji itu mikir usad kita di Indonesia gak pernah ikut sholat jumat memang gak disunahkan perempuan ikut sholat jumat, gak disunahkan tapi kalau mau ikut diperbolehkan mereka usad kalau berkorban waktu anak lahir orang tua belum mampu, setelah besar anak boleh setelah besar Anak boleh enggak diakikahkan masih berlakukah hukum akikahnya? Mohon dijelaskan. Nah, berkaitan dengan akikah ini, Rasul Sallallahu Sallam mengatakan: "Kullu mauludin marhunun bi apiqatihi hatta yu Semua orang yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya sampai disembelih. Yang namanya gadai itu berarti sampai kapanpun masih tergadaikan sampai kita bayar. Memang sunnahnya umur 7 hari, enggak bisa umur 14 hari, enggak bisa umur 21. Setelah itu ya bebas. Kalau mampunya setelah anaknya umur 3 tahun, 5 tahun punya rezeki ya silahkan bisa Tapi masalah. kalau enggak mampu ya tidak. wajib Gimana? Ada kesambungan daripada kata-kata yang setelah 21 hari boleh ada. Tidak, bukan boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan waktunya. Waktunya itu 7 hari, 14 hari, selanjutnya 21. Para ulama itu menjelaskan di sini diperbolehkannya akikah ketika mampu berdasarkan hadis gadai. Dia itu kan tergadaikan. Gak punya duit. Baru setelah 2 tahun punya duit, anaknya udah dibayar enggak gadaiannya. Belum. Kapan sudahnya hatta yu'aku anhu sampai di sembelih. Sampai di akikoin kapan? Ya terserah kapan diakilkohinnya Yang penting anak itu tergadaikan Sampai dibayar akilkohnya Sampai dibayar akilkohnya Tapi sunnahnya Pas tujuh hari Kalau umpamanya hari ke-8 boleh enggak? Boleh, hari ke-9 boleh Tapi dianjurkan pas hari ke-7 Kalau enggak diker dikerjakan Orang yang mampu dan tidak mengerjakan Ya dia rugi kalau dikatakan berdosa, ada khilaf diantara para ulama tentang hukum akhikoh. Sebagian mewajibkan akhikoh. Kalau mereka yang berkata wajib, maka dosa. Tapi mungkin pendapat yang lebih rojih dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan seperti itu. Jadi kalau bicara hukum jemaah mungkin kita akan masuk dalam ranah khilaf antara para ulama. Tapi kalau kita bicara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang mau punya anak yang mandul dikatakan, ibu mau bisa punya anak bayar 1 miliar saya bayar sekarang bisa punya anak tapi masa kambing cuma 1 juta gak mau bayar gitu kan yang koin, itu orang tua orang yang, koin itu. yang koin itu seharusnya orang tuanya kalau si anak tapi kalau si anak itu. sendiri yang kemudian dia kaya raya belum diakil koin, boleh gak mengakil dia? Dia mengaqiqahkan diri sendiri. Para ulama mengatakan boleh berdasarkan hadis tadi. Sampai diaqiqoin. Sampai dia itu masih tergadaikan sampai dibayar aqiqahnya. Jadi kalau anaknya yang mampu dia mau dirinya, para ulama mengatakan tidak masalah berdasarkan hadis tadi. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, Ustadz, Bismillah, Ana mau tanya Di dalam Islam tidak ada dosa bawaan Ana pernah dengar katanya jika anak di bawah 17 tahun Melakukan dosa, maka ortunya juga berdosa Begitu sebaliknya, mohon penjelasannya Berkaitan dengan dosa bawaan tidak ada Tapi ada yang namanya dosa tanggung jawab Orang tua yang tidak ngajarin anaknya sholat Maka akan bertanggung jawab ketika anaknya tidak sholat Seorang lelaki yang mengajarkan kepada temannya cara beli sabu-sabu Dia akan mendapatkan dosa mengantarkan dia beli Sebagaimana orang yang mencontohkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala terus Dari orang yang mengamalkannya Begitulah orang yang menunjukkan kepada kemungkaran akan mendapatkan dosa Jadi orang tua akan dimintai pertanggungjawaban Ketika dia biarkan anaknya berbuat dosa Dia tidak pernah ngajarin anaknya sholat Maka dia akan mempertanggungjawabkan itu karena anak adalah amanah Tapi kalau berkaitan umur berapa-berapa Ya tugas itu tentunya mengajarkan sholat ketika kecil Ketika umur 7 tahun sampai umur 10 tahun dipukul dan terus Sampai dewasa pun anak itu tetap Anak Kita tetap wajib untuk Ya Memberikan arahan kepada dia Nabi Ibrahim AS Bayangkan Nabi Ibrahim itu Dari Irak ke Mekah Mau ketemu siapa? Anaknya Ismail Ketemu sama anak Dia tanya gak ketemu Berangkat lagi, yang kedua baru ketemu Sama Ismail Terkadang ada orang tua yang Udah anak kurang ajar nggak mau datang ke sini gitu kan? Ya Bismillah orang tua datang ke sana nasihat sehat anaknya. Jangan dibiarkan itu anak. Nah mengapa dan apa alasan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima zakat atau sedekah dan bolehkah keluarga Nabi Muhammad Sallam memberi zakat dan sedekah? Wajib yang kedua ini. Zakat dan sedekah itu wajib bagi orang yang mampu Siapapun orangnya Mau keluarga Nabi Kalau sudah sampai nisopnya Kemudian punya harta dibayarkan Sampai sudah berputar setahun Kenapa mereka kok tidak wajib Oh tidak boleh menerima zakat Para ulama menjelaskan tentang hikmah dibalik itu Yang pertama tadi Hikmah disebutkan bahwasanya zakat itu awsa kunas Zakat itu adalah hasil kotor yang dikeluarkan dari harta manusia, maka keluarga itu boleh. Yang kedua, hikmahnya itu supaya tidak ada per ada tuduhan-tuduhan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ngumpulkan zakat buat keluarganya. Oh Muhammad ini ngambil zakat buat keluarganya, buat kerabatnya, itu diputus sama Nabi nggak ada zakatnya nggak boleh keluarga aku dapat sehingga orang yang masuk Islam oh ternyata Muhammad bukan mau memperkaya dirinya memperkaya keluarganya karena kita tahu di kampung kita biasanya kalau ada zakat raskin itu yang dikasih siapa sama Pak RT-nya terkadang cuma keluarganya yang dikasih gitu orang menuduh seperti itu terjadi maka zakat itu tidak boleh buat keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enam ini cerita tentang adanya syiah di kampus. Ya kita harus berdakwah jamaah. Karena kesian banyak teman-teman kita ini enggak ngeri yang dipengaruhi dengan propaganda-propaganda itu, sehingga mereka keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Saya mau bertanya apa hukumnya perempuan memakai cadar? Kalau berkaitan dengan cadar. Ada khilaf di antara para ulama tentang hukum cadar, sebagian mewajibkannya dan sebagian mensunahkannya, mengatakan itu fadilah. Jadi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bercadar itu kemuliaan bagi yang ingin bercadar silakan. Tapi tolong kalau orang melihat orang bercadar itu jangan mencela, karena saya pernah berjumpa dengan seorang ustazah di Medina. Waktu itu saya ikut ngantar dia ziarah. Dia sama suaminya ngomong Apa nih perempuan-perempuan yang -perempuan pakai cadar di Madinah ini katanya, gak ada tuh syariatnya Saya ngomong subhanallah Ustaz, Ustaz anak ngomong Istri Nabi pakai cadar gak anak saya? Diam dia Semua istri Nabi pakai cadar Kok kau mengatakan gak ada syariatnya gitu Maka tolong kita ini berada di tengah Ahlu sunnah itu selalu di tengah Selalu di tengah, tidak berlebih-lebihan Dan tidak cuek Urusan cadar ini kemuliaan jadi perempuan dianjurkan memakai cadar, kalau enggak pakai cadar enggak masalah. Insyaallah dan alhamdulillah sekarang sudah banyak ya wanita-wanita yang bercadar, wanita-wanita yang pakai kerudung panjang. Kemudian jamaah kita harus bersabar. Terkadang ada datang pengajian perempuan masih pakai kerudung gaul. Dilihatin dari bawah sampai atas. Dia enggak datang lagi itu pengajian. Orang ini mau belajar Alhamdulillah sudah Nah, subhanallah Imam Mahdi yang dikabarkan akan memimpin umat Islam Dan menegakkan khilafah Nubuah Apakah keturunan Hasan atau keturunan Hussein Keturunan? Siapa? Keturunan Hasan Dan kita lihat imam-imamnya Orang-orang Syiah Tidak ada yang keturunan Hasan Karena mereka tidak mau dengan Hasan Karena Hasan menyerahkan kekuasaan kepada sahabat, kepada Muawiyah, dan itulah permainan mereka ya. Apakah benar keturunan Husain sudah tidak ada? Ada keturunan Hasan dan Husain sampai sekarang masih ada mereka, masih ada. Set apa yang kita lakukan jika menemukan orang yang memilih-milih untuk mencintai keluarga Nabi dan sahabat Nabi? Ya kita kasih tahu dia nggak ngerti. Sekali lagi banyak orang yang tidak mengerti termakan isu sampai sekarang isu yang terkenal isu akek antum tahu ada orang beli akek ternyata permen fox baca ada berita orang beli akek sampai rumahnya dilihat oh kok manis katanya permen fox mah dibikin jadi kena akek orang kan terkadang ikut-ikutan dia melihat, oh warnanya bagus gitu Karena bawa pulang, dia beli 300 ribu Bukan masalah itu beritanya Akhirnya dia balik ke pembeli penjualnya Anak balikin, oh gak beli Sudah beli kata dia Diantem tuh orang Karena menipu, ya begitu pula Tak kalah kita urusan agama, ada yang nipu kita Hati-hati kita Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Dan sahabat Nabi itu yang menukil Al-Quran dan Sunnah Kalau gak ada sahabat Sahabat Nabi Ada kitab Sahil Bukhari Sahih Muslim Apa akan sampai Islam itu Ke Mesir Akan sampai ke Spanyol, akan sampai ke Indonesia Itu lewat mereka Yang mengajarkan itu, kalau ada orang yang memilih-milih Mencintai keluarga Nabi dan sahabat Nabi Mereka mengatakan fulan kafir fulan Beriman fulan yang anak ikutin fulan Anak tidak ikutin, maka dia adalah orang yang Tidak mengerti dengan akidah yang benar Harus dikasih tawaran seperti itu dan didoakan Waduh ini ada pertanyaan khusus. Ini tentang menjadi developer ya, pengusaha properti, gimana kalau kerjasama dengan bank syariah dalam pemasarannya? Ya kalau dijual-jual aja ke bank. Jadi boleh ketika kita menjual barang itu ke bank ini punya bank nanti anak punya barang nanti mau beli beli fabel sudah nanti jual. Jadi barang itu sudah milik siapa? Milik bank nanti mau jual silahkan, Gak masalah masalahnya seperti itu. Wallahu aalami tapi memang masalah ini masalah kita kadang-kala susah berlepas diri dari banknya. Jadi nasehat seorang buruh di Madinah, mereka mengatakan kalau kalian punya duit banyak, jangan ditaruh di bank, jangan diletakkan di bank. Kalau duitnya nggak dipakai, karena kalau kita letakkan di bank berarti duit kita dipakai sama siapa? Sama bank. Kita membantu bank untuk melakukan riba jadi kalau kita punya duit mempunyai 100 juta gak dipakai nih, tabungan jangan ditabung, jangan di deposit tapi ditaruh di safety box di bank kita ngatakan kita taruh safety box bank gak bisa pegang duit kita gak bisa dipakai tuh duit kita dan bank gak suka dengan orang naruh duit di safety box karena duitnya gak bisa dipakai sama dia, itu terjadi jadi punya uang 1 miliar, bismillah karena jamaah kita kalau taruh duit 1 miliar itu oleh bank dipinjam-pinjamkan ke orang Telepon, eh ada dana basah nih InsyaAllah Karena dia tahu kalau ini tidak dibungakan Dapat dari mana mereka duit Mereka memang hidupnya dari sana Nah, apa bedanya nafkah yang diberikan suami kepada istri Dengan uang belanja yang diberikan suami kepada istri Jadi hak seorang istri itu Dia memiliki hak apa? Hak sandang Pangan, papang Itu hak istri kita Jadi itulah nafkah buat istri kita Dan kita harus memberikan istri kita Kita kalau beli baju, kita beri baju Kita punya rizki, kita kasih rizki kita Kalau uang belanja itu dimakan sama siapa? Bareng-bareng sama kita Kalau uang belanja kan yang makan Bukan cuma istri Tapi kita juga ikut makan, tapi kalau baju Kita kasihkan kepada istri kita yang pakai Tidak mungkin pakai dua kali Itu seperti itu. Jadi sebenarnya maknanya mungkin mirip ya, tapi kalau uang belanja terkadang untuk untuk makan. Tapi kalau nafkah itu bisa jadi kita belikan pakaian buat istri kita, itu jadi nafkah buat dia. Barakallahu fiikum. Batas tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Yang enggak ada batasnya, Jamaah. Artinya enggak ada batasnya, dia tetap anaknya. Bagaimanapun walaupun anaknya sudah dewasa, tetap dia adalah anaknya. Rasulullah SAW. Fatimah sudah kawin. Fatimah sudah kawin, ya. Sudah bersama Ali. Rasulullah SAW masih datang ke rumahnya Fatimah. Itu orang tua, datang ke rumahnya. Pernah satu hari yang Fatimah Rasulullah SAW datang ke rumahnya Fatimah tanya, Aina ibnu Ammiqi mana anak pamannya? Siapa maksudnya? Suaminya ali mana anak paman kata fatimah ghababani anifan fa lam yaqil indi tadi marah sama aku kemudian dia enggak tidur siang di rumah subhanallah padahal sudah kawin tapi nabi tetap perhatian sama anaknya lalu nabi mencari ali katamu ali tidur di mana di masjid masyaallah jadi orang bapak-bapak kalau ada masalah sama istrinya jangan Jangan ke kafe, jangan ke tempat sohibnya, jangan, langsung ke rumah Allah. Walaupun kadang-kadang masjidnya dikunci. <gif> tapi enggak apa-apa ada terasnya bismillah itu. Iya, <susuk> untuk menenangkan hati Rasul datang mengakurkan antara menantu dengan anaknya. Jadi kalau tanggung jawab orang tua tetap ya. Maksimal laki-laki baligh. Anak laki-laki baligh Batasan mungkin ya Anak laki-laki balik dengan Bermimpi Atau dengan Tanda-tandanya Tumbuhnya bulu-bulu lebat ya di dia Atau kalau umur parulama mengatakan Umur terakhir itu 15 tahun itu sudah balik Kalau dia belum Mimpi Kalau dia belum Belum pernah mimpi seperti itu. Tapi sekarang ini zaman Anak SD mungkin sudah balik saya lihat anak SD itu umur Allah wa'alamnya Di tempat-tempat warnet itu Anak-anak SD Kelas 4, kelas 5 itu Kumpul sama teman-teman yang tahu apa yang ditonton oleh mereka Anak perempuan sampai menikah Bagaimana kalau cerai, suami meninggal Apakah tanggung jawab kembali kepada orang tua? Nah tetap anaknya Apabila dia diceraikan Apabila ditinggal mati di dalam Islam ini yang namanya keluarga itu tidak putus. Kerabatan dalam Islam di banyak Al-Qur'an Allah mengingatkan wa atidzal qurbah haqqah. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa illaihi illa walidaini ihsana wa bi dzil qurbah. Kerabat, kerabat, kerabat terus. Di dalam Islam tidak seperti agama lainnya. <tuh> di barat, anak umur 18 tahun sudah pisah sama orang tuanya. Orang tua sudah tidak punya kekuasaan atas anaknya Kalau orang tua maksa anaknya Anaknya bisa lapor kepada Polisi Dalam Islam tidak Sampai anak umur 50 tahun Bapaknya umur 70 Anaknya umur 50 tahun Jenderal Wajib enggak anaknya silaturahmi ke bapaknya Wajib Umur 50 tahun Ketika jenderal masuk rumahnya bapaknya, apa dipanggil jenderal sama bapaknya? Dipanggil nak. Gak bakal jadi, gak bakal berubah. Dia itu jadi jenderal kemudian berubah nggak jadi anak tetap. Anak itu nggak akan berubah. Jadi dalam Islam, kalaupun sudah bercerai itu tetap anaknya apa nasabnya kalau menikah pindah kepada nasab suaminya? Dalam Islam tidak. Nasabnya tetap nasabnya. Bapaknya, ketika bercerai nasabnya tetap karena dia memang anak, tapi kan tidak seperti dulu mungkin orang tuanya sesuai dengan kemampuannya membantu anaknya itu. Wallahu a'lamisa'ab. Nah ini saya pernah mendengarkan dari salah satu stasiun televisi bahwa Raja Abdullah Arab Saudi masih merupakan ahlul bed. Wallahu a'mtidak seperti yang saya tahu mereka tidak mengaku dari Ahlul bait karena enggak boleh ngaku-ngaku. Sampai dikatakan kufur orang yang mengaku ngaku nasab padahal dia bukan dari nasab. Saya ini keturunannya Nabi kata dia. Dari siapa? Dari fulan, fulan, fulan, fulan, dari mana? Ternyata enggak sampai ke Fatima atau bikin ada di balik papan. Ada orang beli nasab Ahlul Bait 5 miliar. Saya bertemu dengan uh, teman anaknya jadi anak dia ngomong kalau saya anak punya sahib pusat bapaknya itu jadi ahlul bait dengan 5 miliar. Jadi minta kan nasab ahlul bait kan ada silsilah gitu ya. 5 miliar. Jadi habib terus dia. Masya Allah, Ngabul ya hati-hati jamaah, Ini bukan masalah yang ringan mengaku-ngaku sebagai keluarga nabi karena ada konsekuensinya di sana. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya jawab jamaah ya. Ini terakhir mungkin Kalau kita lagi syafat Sebaiknya sholat berjamaah atau Jamaah dan kosor Kalau ada masjid, kita sholat di masjid Berjamaah Kemudian kalau mau di jamaah, ya sudah selesai Kalau bersama imam, ikut Imam, imamnya 4 rokaat Ya kita imam rokaat Setelah itu, kalau mau di jamaah dan kosor, silahkan Tidak masalah, seperti itu termasuk Rukso buat mereka Baratullah ya Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mohon maaf atas segala kekurangan apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wataala kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu sebelum ditutup nasi ada hadiah di sini anak mau kasih hadiah kepada jamaah yang paling tua dari ibu-ibu dan dari bapak-bapak jamaah yang paling tua angkat tangan Umur berapa pak? 59. puluh sembilan. Lima Belakangnya? 70. Ah pak. Ada yang di atasnya 70? puluh? Nggak ada kayaknya. Masya Allah. Kita kasih hadiah kepada yang umur. Masya Allah. Nih 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga. Barakallah fiqum. Silakan kasih ke beliau. Taib. Ibu-ibu yang paling tua. Umur berapa bu? Enam lapan Tujuh puluh Baik ada yang lebih dari situ Oh ada yang nunjuk dari situ 6. Berapa umurnya Lapan dua Masya Allah Kalah berarti Ibu Ma. Masya Allah Enam Kasihkan kepada beliau itu. Nomor 82, Taib. Yang paling jauh. Jamaah yang paling jauh. Dari mana? Dari? Depok. Memang datang ke sini untuk kajian? Udah tinggal di sini, Pak. Enggak yang datang ke sini kajian dari Solok Sumatera Barat. Berapa kilo? 600, Ada yang lebih jauh dari Solok? Ya, ada, ada, ada. Masya Allah nggak ada aja, Ma. Kayaknya antum kasih apa, Ma? Power pengen aja, Ma. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang paling jauh. Nah, ntar istrinya beliau, on. Paling jauh malah. Caca aja. Baik. Ana bertanya. <tuh> Sebutkan tiga keutamaan sahabat Nabi. Sebutkan tiga keutamaan sahabat Nabi Dan, Nah, fabak Saya kan? Iya <laughs> Yang pertama uh, Allah, telah ridha, Allah, ayat. Allah telah ridha kepada mereka Dua Yang kedua dijamin masuk surga. Dijamin kita... masuk surga. Baik. Kemudian kita wajib mencintainya Kita wajib mencintainya. Barakallahu fikum. Baik, betul teslislah. Oke, kasih fresh dengan apa-apa antum milih. Fresh. <laughs> Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Yang paling dekat sini jemaah. Antum dah dapat hadiah? No. Belum. No. Oke. Okay. Ahlul Bait Nabi, Ahlul Bait adalah orang-orang yang bernasab kepada Bani Hashim ada Abdul Thalib baik itu anak turunan Fatimah ataupun Abu Abbas ataupun Ja'far. Ja baik. Uh, Keluarga Nabi istri Nabi? <tik> istri Nabi? Oh, nabi, masuk juga. Iya. Mau apa antum hadiahnya? Plastik. Plastik juga Masya Allah Saya kalau Baik, pertanyaan terakhir. Sebutkan ayat yang menyatakan bahwa istri-istri Nabi adalah ibunda kita istri Nabi itu ibu kita ibunya orang-orang yang beriman nah Masya Allah Jemaah. Masya Allah cari di Sheikh Google <laughs> sebutkan bahwa istri Nabi itu oke okay, kalau gak ada Pertanyaan selanjutnya. Allah berfirman wa azwaju ummahatuhum. An-nabiu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum dan istri-istri nabi adalah ibunda orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan Aisyah bukan ibunya, berarti dia tidak beriman. Karena dia hanya ibunya orang beriman. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Udah dapat hadiah? Alah oh, udah jangan. Sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Zaman belum dapat hadiah. Hah? Belum? Tambak. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair bin Awam, Drahman bin Auf, Khalhab bin Ubaidillah. Siapa lagi? Sa'id bin Zaid Terus Abu Ubaidah Hamir bin Jarrah Terus Sa'ad bin Abi Waqas Nggak apa-apa lah, nak kasih hadiah <laughs> InsyaAllah Baik, sebutkan Buat ibu-ibu ni -ibu Nak kasih hadiah Flash ni sifat ibu Sebutkan nama putri Nabi InsyaAllah Baik Baik yang belum mendapat hadiah ibu itu yang pakai baju putih Gak apa, -apa nam? Iya, Fatima. Cuma satu, <laughs> empat putri nanti. Siapa? Ada yang dengerin di situ? Fatima terus, Omokalsum, Rukia. Terus Zainab, Zainab. Okeylah Gak apa-apa Kasih adanya Enggak tahu yang jawab Yang mana anak Gak tahu Yang jawab banyak Di belakang itu Itu yang pakai baju putih itu Saya Barakulahikum ya InsyaAllah kita Bisa berjumpa kembali Pada Pertemuan-pertemuan Yang akan datang Kalau tidak di dunia Mudah-mudahan Kita bisa bertemu Dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di telaga beliau Dan di pintu surga Sekali lagi Apabila yang saya sampaikan Benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasulullah yang terbebaskan Dari kesalahan itu Hadha wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa salli